Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ma'asiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah <tuh> Hal kemaksiatan Karena kemungkinan uang kita Akan digunakan oleh pihak bank Dan nasabah yang lain Dalam bentuk hal yang dilarang Jazakumullahu heran Wa barakallahu fikum Wanta jazakullahu heran Wa barakallahu fikum Nah Taib Tentunya yang dimaksud di sini adalah Uang dalam jumlah yang besar ya. Yang memang Dikhawatirkan keamanannya Ada pun jumlah uang yang tidak seberapa Maka ya, Tidak ada keperluan untuk kemudian ya e, Menanyakan Untuk disimpan di bank Dan ini sebisa mungkin Dan memang sudah demikian seharusnya Kita tidak bermuamalah dengan bank Ya Kecuali dalam kondisi-kondisi yang Sifatnya darurat ya. Nah Seperti misalnya Untuk keperluan Ya membayar ya transaksi kita ya yang itu tentunya aman dengan apa namanya dengan transaksi tadi ya, melalui ATM dan yang semisalnya dan ini tentunya ya disyaratkan harus ada ya uang yang tersimpan di bank kan demikian Taib. terkait dengan ketika anda akan menyimpan uang di bank karena ya kondisi keamanan Ya. Ditanyakan perkara yang semisal Dengan atau kepada masyaih Di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Hafizullah Beliau mengatakan Jika anda mungkin Untuk menyewa ya, Box atau Sunduk atau kotak Yang memang disewakan di bank ya Yang disitu kita menitipkan Harta kita apakah itu bentuknya Uang atau bentuknya emas Ya Maka ini tentunya yang ya yang terbaik untuk kita lakukan. Kita menitipkan barang kita dan kita membayar karena kita menyewa kotak tersebut. Dan pihak bank tidak bisa memanfaatkan ya barang kita, uang kita, harta kita. Ya. Jika ini memungkinkan, maka lakukanlah itu. Ya. Apabila memang terpaksa ya Taib, ya harus menyimpan dan tidak ada yang seperti itu maka ya karena terpaksa kondisi keamanan jumlah sangat besar maka ya tidak mengapa seorang menyimpan di bank ya dan dia terus banyak beristighfar kepada Allah Azza wajal ya dan tidak memanfaatkan apa namanya riba yang ada ya, tidak memanfaatkan riba yang ada Untuk keperluan dirinya <tuh> Apakah berdosa Pertanyaan kedua Seorang yang akan menjual kendaraannya Kepada sang pembeli Dengan cara leasing Yang berurusan dengan bank Hanya sang pembeli baik ya, ya. Hindarkan yang seperti ini Ya khawatil kiram Ya baik kita menjual motor kita ya kemudian kita tahu kita tahu kalau kita kitandak tahu lain masalah ya. kita tahu eh saya pinjam dulu anu bPkb nya atau kita ke sana atau bagaimana caranya ya saya akan dapat pinjaman dulu jadi uangnya itu adalah ya dari ya pihak ketiga dari pihak ketiga ya. kalau kita mengetahuinya maka ya kita jangan melakukan muamalah yang seperti itu ya wallahu alam bissawab solusinya ya cari pinjaman kepada yang lain yang tidak ada apa namanya ya riba tidak ada bunganya ya, ya. apa ada yang bisa dan mau mensamakan insyaallah ada ya cari jalan keluar ya dan tinggalkanlah sesuatu yang disitu mengandung unsur batta'aun alal ismi wal udwan wallahu taala alam bissawab Bagaimana hukumnya kalau perusahaan mengharuskan gajinya melalui bank dan diharuskan memiliki ATM? Ya, kalau memang seperti itu, Anda mengambil hak Anda, enggak masalah, ya. Baik, seperti pensiunan, ya. Orang-orang yang pensiunan itu atau mungkin ya perusahaan-perusahaan yang mengharuskan atau pembayarannya melalui apa? bank, ATM ya enggak masalah. Ya, tapi segera antum ambil dan sedikitkan saldo yang ada padanya, ya, ya. sehingga pihak bank tidak apa namanya? mengambil manfaat dari apa yang ada pada ya tabungan antum. Wallahu a'lam, Ini banyak pertanyaan terkait dengan muamalah jual beli ya. Ini butuh Apa namanya Keseliusan Bolehkah kita bekerja sama dengan teman Dalam masalah modal Bersambung dan bentuknya pembagian hasil tapi pekerjaan itu adalah proyek pemerintah ya, saya tidak tahu apa proyeknya ya Bagaimana bentuknya ya jawaban itu tergantung dari mana dari ya eh, tasaur ya permasalahan yang ada kalau memang anda mau melakukan apa namanya eh, kerjasama dalam modal coba perhatikan baik-baik apa bentuk pekerjaannya Bagaimana tata cara kerjanya bagaimana bagi hasilnya dan seterusnya baru nanti antum tanyakan kembali ya tentang muamalah yang akan antum lakukan. Nah, bagaimana status barang yang pernah kita beli dengan cara riba dan kita mengetahui hukumnya? Ya, masih halalkah kita memiliki atau pergunakan? Toyib antum banyak beristighfar, ya. Banyak beristighfar dan apa namanya? apa antum tadi ya, atau Barang yang antum beli tadi dengan cara ribawi Seperti lesing dan seterusnya ya Itu harta anda Dan silahkan anda pakai Wallahu'alam misal Namun anda banyak beristighfar karena Telah melakukan salah satu mu'amalah Ribawiya Mu'amalah ribawiya nah, Ada sebagian orang yang mengatakan loh, Yang ngambil riba kan dia lesing Saya kan tidak, saya malah dizulimi, ya. yo Anda juga ikut Ta'awun dalam apa namanya dalam muamalah tadi maka anda berdosa ya. karena yang berdosa dalam muamalah ribawiyah bukan hanya mengambil riba saja ya. yang meminjam yang meminjami ya asyaahid yang menulis Kb semuanya Nah sehingga ketika Mas ditanyakan bagaimana hukum bekerja di bank sebagai cleaning service bukan cleaning service cuman disitu di bank sehingga mengandung Ta'awun alal ismi wal ismiwaluhan dan ini tidak boleh tidak diperbolehkan. Hmm. Baik. طيب afan ada teman yang mengkreditkan HP. Hmm. Kita tinggal pesan HP merek apa dengan harga 1 juta, kemudian dia yang pergi beli HP tersebut. Kemudian diserahkan kepada kita, terus kita cicil dengan harga ya, 1.500 dan dibayar 6 juta atau 6 kali ke dia, apa? kali ke dia. Maka bagaimana ini hukumnya? طيب Jika memang teman Anda ini adalah memang penjual, Ma'ruf dia sebagai penjual. Ya namanya penjual ya. Ya, ya bagaimana penjual ya. Dia punya barang, dia biasa menyediakan barang, memang seperti itu ma'ruf dia penjual ya. Dan kalau ada yang kemudian enggak jadi ya enggak masalah. Ya. namanya punjual kan seperti itu. Ya. Barang ada, kalau pas enggak ada dia carikan, kalau ternyata nanti enggak cocok enggak jadi enggak masalah. Kalau memang dia penjual ya. Kemudian Anda memesan pada dia barang ya kemudian dia carikan barang itu ya, kemudian Dihargai lebih tinggi dengan cara kredit maka ya terkait masalah kredit ini hilaf dikawan para ulama Apakah diperbolehkan atau tidak tetapi jumhur jumhur ulama ya memandang bolehnya ya bolehnya sehingga boleh bagi anda untuk membeli Dengan harga yang tentunya lebih tinggi Dari apa yang dia keluarkan untuk modal Tadi dan dibayar 6 kali Ke dia atau berapa kali Sesuai dengan kesepakatan nah, Tapi insya Allah demikian suruhnya Kalau suruhnya memang demikian maka tidak mengapa nah, Insya Allah Permasalahannya adalah Seperti bank tadi ya, Dia sebenarnya bukan penjual ya. Bukan menjual tidak maru sebagai penjual Teman yang punya duit begitu saja ya Kemudian uh, Apa namanya, saya butuh HP ini Saya butuh HP Oh ya, sudah, beli saja sama saya Nanti surahnya, nanti bentuknya Ya, sama seperti apa namanya ya Baik, murabaha Yang haram tadi, Allahuakbar Baik, pertanyaan Fulan menjual atau memposting barang di grup WA Dengan gambar dan spesifikasi tertentu Bagi yang berminat bisa memesan terlebih dahulu Setelah banyak yang memesan Barulah Fulan membeli barang tersebut Setelah barang datang Lalu diserahkan kepada pemesan Dengan harga yang telah disepakati di awal Dan Fulan mensyaratkan bahwa barang yang sudah dipesan Harus jadi dibeli atau diambil Bagaimana hukumnya dalam hal ini Dalam keadaan yang memesan Tidak suka dengan barang tersebut Atau tidak sesuai dengan yang diharapkan Ya berarti Ada unsur tidak rilbo juga disini Baik Tidak suka Tidak cocok Harus dibeli eh Bagaimana namanya jual beli itu ya Baik ya Harus ada unsur apa namanya Rilbo dari dua belah pihak Nah, sehingga tidak diperbolehkan yang seperti ini. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ya. Nah. Nama penjual harus siap tidak dibeli kan namanya. jadi, ya, siap ya, ya. Oh, enggak cocok ini. Saya seperti ini maksudnya, ya. Ya. harus sesuai dengan apa yang ditawarkan ya spesifik yang spesifikasi yang ada harus sesuai ya insya Allah kalau memang spesifikasinya sesuai ya Insya Allah akan apa dibeli lah kalau tidak ya bagaimana dia akan memaksa untuk apa namanya yang membeli nggak bisa seperti itu baik ini pertanyaan yang bisa kita jawab ada dua atau tiga lagi yang saya tidak bisa menjawab baik eh semoga apa yang sedikit ini bisa di pahami dan bermanfaat nah, bisa ditanyakan kembali kepada ya majelis yang lain ya, saat tidak yang lain Insya Allahu ta'ala ini barangkali yang bisa kita ya, sampaikan semoga bermanfaat wasallah wasalala Nabi na Muhammadin wala alihi waswihiaj Alhamdulillah robbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh